Bismillah. <coughs> okay. Berikutnya adalah Al-Tawqid Al-Ma'nawi Tawqid Ma'nawi Yuakkadu Al-Kalamu Bizikri Lafdin Min Al-Fazhi At-Taliyati Ba'dal al Kalimah allati yuradu taukiduha Perhatikan taukid maknawi kata beliau di sini al-ka yuakkadu al-kalamu sebuah kalam Ya, dan sudah pernah kita sebutkan apa itu kalam. Waiyukah, waiyukah dual kalamu, dan ditaukitkan sebuah kalam, berarti sebuah susunan kalimat yang tersusun paling sedikit dua kata nanti. Kalau dia satu kata, itu nggak mungkin ditaukitkan, ya? Kalau dia sebuah kata itu tidak mungkin ditaukitkan karena taukit maknawi itu fungsinya untuk mentaukitkan kalam bukan mentaukitkan kalimat. Youaqadu al kalamu ditaukitkan sebuah kalam dan yang namanya kalam itu adalah jumlah yang tersusun paling sedikit dua kata atau lebih. Syaratnya nanti jumlah itu harus memberikan faedah yang sempurna. Artinya, ketika jumlah itu kalimat itu diucapkan, orang yang mendengarkan paham dengan baik, ya? Berarti kalau dia lafad misalkan baitun itu nggak bisa kalian towkitkan, karena e, baitun itu kalimat bukan kalam atau al kalamun atau kalamun, kalamun itu juga nggak bisa ditowkitkan karena dia itu adalah kalimat bukan kalam definisi dari dari bahasa yang disusun ini harus dipahami gitu berarti paling sedikit kalau kalian mau mentaukit dengan taukit maknawi kata atau jumlah yang kalian sebutkan itu paling sedikit tersusun dari dua kata baru bisa menggunakan taukit maknawi ya apabila sebuah kalam ingin ditaukitkan bizikri lasdin dengan menyebutkan lafaz min alfaziat taliyati dari lafaz-lafaz berikut ini badal kalimat pada yang terletak setelah sebuah kata yang terletak pada sebuah kata allati yuradu taukiduha yang kata itu ingin ditaukidkan jadi nanti yang ditaukidkan itu adalah sebuah kata namun sebuah kata itu terletak dalam sebuah kalam Ya, Jadi apabila Sebuah kalam berarti Sebuah jumlah kalimat yang tersusun Dari dua kata atau lebih Itu ingin ditaukitkan Menggunakan salah satu dari lafad-lafad Berikut ini Maka ditaukitkan Setelah kata yang ingin dikuatkan Wahazil alfadhu Dan lafad-lafad taukitnya adalah Nafsun, ainun, jami'un, kullun Amatun Kila dan kilta. Ini lafad-lafadnya. Ya. Nanti kita lihat contohnya. Dari contohnya ini nanti. Kalian paham definisi yang di atas. Seperti. Naha. Asya'bu. Ar-ro'i. Sanafsahu. Anak terjemahkan bermakna sendiri. Maksudnya. Betul-betul seorang pemimpin itu. Diabaikan oleh rakyatnya. Lihat ya. Lafad tauqid kita itu nafsa. Tadi kan dikatakan. al kalamu Apabila sebuah kalam itu ingin ditauqidkan. Dan yang namanya kalam itu tadi. Paling sedikit dua. Paham? Sedangkan kita sebelum nafsa. Itu ada tiga. Ada naha. Ada syabu. Ada rois. Ada tiga. Paling sedikit dua atau terlebih. Tapi syaratnya kalam itu harus ketika diucapkan berfaedah dengan sempurna. Artinya orang yang mendengarkan perkataan kalian paham dengan baik. Dan ini jelas. Naha as-sya'bu ar-ro'isa. -ra ya, rakyat itu mengabaikan pemimpinnya. Orang yang dengar paham dengan baik. Di situ ada tiga kata. Ada naha, ada sya'bu, ada ar-ro'is. Kemudian dia harus memberikan faedah. Jelas susunan fiil, fa'il dan maful bi ini sempurna. Kemudian terletak setelah sebuah kata. Artinya kata taukit ini diletakkan pada sebuah kata yang ingin ditaukitkan. Dan sebuah kata itu adalah rois. Sebuah kata itu adalah ar rois yang ingin kita taukitkan. Karena kan nafsahu sebagai taukitnya ar-ra'isa sebagai muakadnya. Berarti inilah kalimat yang ingin ditaukid ditaukidkan. Paham? Yang dia itu terletak setelah sebuah kata yang ingin ditaukitkan. Dan sebuah kata yang ingin ditaukitkan di sini adalah ar apa ar-ra'is itu sendiri. Dan sebuah kalam yang diinginkan di sini adalah naha asy'bu ar-ra'isa. Pam itu taqid maknawi, ya, menguatkan sebuah kalam, sebuah jumlah, ya, paling sedikit dua, bisa lebih, tapi syaratnya harus sempurna dalam penyebutan penyebutannya. Orang yang mendengarkan memahaminya dengan baik, ya. Nafsahu itu sebagai tawqid maknawi. Ya, sebagai tawqid maknawi. Mu'akatnya adalah ar-ro'is. Itulah yang disebut al-kalimat. Terletak setelah kata. Kalimat itu dalam bahasa Arab artinya kata. Terletak pada sebuah kata yang diinginkan untuk dikuatkan. Jadi ar-ro'is itu adalah sebuah kata yang ingin kita kuatkan makanya kita datangkanlah muakkad apa taukidnya dan kata naha asybu ar-raisa ini adalah sebuah kalam yang ingin dikuatkan kemudian berikutnya al-ainu ini termasuk lafaz taukidnya seperti sallamtu 'alar ra'isi ainihi ainihi. Saya mengucapkan salam kepada seorang pemimpin. Ainihi dirinya. Dirinya sendiri. Ya bukan matanya ya, dirinya sendiri. Berarti betul-betul saya itu mengucapkan salam kepada seorang pemimpin, bukan kepada bawahannya. Bukan kepada yang lainnya Betul-betul dirinya sendiri yang saya ucapkan Aynihi nah, Ini sebagai taukit Mu'akatnya atau kalimat yang ingin dikuatkan Itu adalah Ar-Rawisi Karena Ar-Rawisi majrur Maka Aynihi juga majrur Karena kan dia termasuk bagian dari tawabi. Taukid ini kan termasuk bagian dari tawabi. Artinya dia mengikuti hukum kata sebelumnya. Sebelumnya majrur, dia pun ikut majrur. Kemudian yang ketiga asalis as kullun. Seperti hafizdzul Qur'ana kullahu. Saya telah menghafalkan Al-Qur'an kullahu, semuanya saya hafal. Ya, Ini adalah sebagai penguat. Agar orang yang mendengarkan ucapan kalian. Itu yakin bahwasanya engkau itu sudah hafal Al-Quran. Tapi kalau kalian hanya mengatakan seperti ini. Hafiz tu Al-Qur'ana. Saya sudah hafal Al-Quran. Orang kadang ragu. Apa iya semuanya dia hafal. Tapi kalau kalian datangkan kullahu semuanya. Maka orang yang mendengarkan perkataan ini. Sudah tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Dia kuat, yakin bahwasanya memang Kamu sudah menghafal Al-Quran Dan ingat sama ya Terletak Setelah kalam Hafizhu Al-Qur'ana situ adalah kalam, tersusun dari tiga kata Hafizhu, satu kata Demirtu, dua kata Kemudian Al-Qur'ana, tiga Kemudian terletak Nanti lafaz tauqidnya didatangkan Setelah sebuah kata yang ingin dikuatkan La fotokitnya kullahu didatangkan setelah Al-Qur'an karena yang ingin dikuatkan itu adalah Al-Qur'an Al-Qur'annya. Ya, yang ingin dikuatkan itu adalah Al-Qur'an, Al-Qur'annya. Kemudian yang keempat jami'un. Hadharatut-tullabu jami'uhum. Ya, para pelajar itu semuanya telah hadir. Artinya tidak ada satupun yang statusnya sebagai pelajar yang tidak hadir itu tidak ada. Karena sudah dikatakan dengan jami'uhum, ditaukitkan. Ya, sehingga orang yang mendengar perkara tersebut itu betul-betul yakin bahwasanya sebuah perkara tersebut sudah dikuatkan. Artinya semua tulab semua pelajar itu Betul-betul hadir semuanya Tidak ada yang tersisa Walikaitakuna hazil alfadu Minat tauqidi al-maknawi Yajibu ayat tasila biha domirun Wajib kah ismun muakkadun mutabikun, misalnya hadroh al-hujjahu kulluhum. Dan agar lafadz-lafadz ini itu bisa menjadi lafadz-lafadz taqid maknawi, Paham? Agar lafadz-lafadz ini bisa dijadikan lafadz taqid maknawi, karena nanti lafadz ini kalau tidak terpenuhi syaratnya, dia tidak menjadi taqid dia menjadi isim biasa, ya di Eropa sesuai dengan kedudukannya. Makanya syaratnya <tuk> yajibu ayat tasilabihah domirun. Maka wajib domir itu bersambung dengan lafadz-lafadz tersebut. Ya, jadi syarat-syaratnya agar lafadz taqid maknawi ini bisa beramal menjadi taqid maknawi, syaratnya itu adalah dia harus bersambung dengan domir paham ini dia itu harus bersambung dengan domir kemudian kata beliau di sini wayasbi kuh ismun muakkadun mutobikun dan harus mendahului lafadz lafadz tadi domir h ha, kembali ke alfad sebuah isim yang ingin dikuatkan. Kemudian harus mencocoki dom domir tersebut. Jadi mutawabikun itu maksudnya harus saling mencocoki. Paham? Wayasbikuha dan mendahului lafad-lafad tersebut. Ismun sebuah isim. Maksudnya muakatnya ini ya. Harus ada muakatnya. Yang mu'akadun yang isim itu ingin dikuatkan atau kalau kepasalan kita kita sebut sebagai mu'akatnya, mutobikun dia itu harus mencocoki dengan lafadz setelahnya, lafadz ta'widh itu. Maksudnya domir yang ada pada lafadz tersebut itu harus saling mencocoki dengan mu'akatnya. Kalau mu'akatnya mufrad, pakai domir mufrad. Kalau mu'akatnya jama, pakai domir jama. Seperti di atas, salam tu alarroisi ainihi, arrois kan mufrad muzakkar, maka domirnya adalah domir mufrad muzakkar, domir huwa. Kalau di situ misalkan arroisa pakai takmarbuto misalkan pemimpin wanita, maka misal kita ganti ain nuha ainihah, domir ha. Ya, itu harus mencocoki, harus ada domir. Yang kembali ke belakang, ke muakadnya. Kemudian yang kedua, domir tersebut harus mencocoki muakadnya. Mm -hmm. Jadi kalau bahasa mudanya gini. Kalau kita buatkan bahasa mudanya. Yaitu apa? Syarat tauqid ma'nawi dengan kullun, ainun, jamiun, sama nafsun. Dia itu harus bersambung dengan domir. Yang domir tersebut mencocoki muakatnya dari sisi bilangan dan jenis. Paham? Kalau muakatnya mufrad muzakar, domirnya domir mufrad muzakar. Kalau muakatnya mufrad mu'annas domirnya harus domir mufrad mu'annas Kalau di situ arroisi mufrad muzakar, maka di situ ainihi domir huwa yang kembali ke ar arrois. Kalau sebelumnya al-Ro'i sathi Mu'anas maka di situ bacanya ainiha harus ada domir. Kalau tidak ada domir nanti dia nggak bisa dijadikan taukid. Ya, kalau tidak ada domirnya maka kata kullun, jamiun, ainun dan nafsun itu tidak dijadikan taukid maknawi. Seperti kata beliau, hador al al-hujaju. Al Ini jamaat taksir. ya? Kuluhum semuanya, hum, domir, hum untuk jamaat muzakar. Al-hujaj itu adalah jamaat muzakar. Ya, jenisnya memang dihukumi perempuan ya, tapi terbuat dari kata muzak muzakar. Maka hum kembaliinya sama. Kemudian kila lil musanna al muzakkar. kila kalau muakkabnya itu adalah isim musanna namun jenisnya muzakkar maka memakai tokid nanti dengan lafaz kila kalau tadi kan di atas dia mufrad muzakkar atau mufrad muannas nanti memakai kata yang di atas itu tinggal domirnya saja yang disesuaikan tapi kalau misalkan dia musanna mu berarti isim yang terletak sebelum lafadz ta'kidnya itu adalah isim musanna, isim yang menunjukkan bilangan dua jenisnya laki-laki, maka kalian ta'kidkan nanti dengan menggunakan kila. Seperti safaro atau libani kila huma. Ya, dua pelajar itu keduanya telah safar. Ya, kila huma. Talibani dalam keadaan rofa sebagai fail dari kila huma juga dalam keadaan rofa dengan menggunakan alif. Itu aslinya kilani sama kiltani. Paham ini? Itu kila sama kilta itu adalah dalam keadaan rofa. Aslinya itu kila kilani sama kiltani. Tapi kenapa diucapkan, dicontohkan dengan lafad kila sama kilta? Karena kila sama kilta ini pasti harus punya mudhof ilai. Dan isi musanna kalau mudhof ilainya dibuang, pasti nunnya pun harus... Eh, isi musanna kalau dia dalam posisi mudhof, pasti nunnya harus dibu dibuang. Karena nanti kalau misalkan isi musanna ini dalam keadaan nasab, ini enggak baca kila dia. Misalkan, ro'ay tu atolibay ni. Di situ enggak bisa kalian katakan kila huma tapi kilaihima diperhatikan ya biar jangan ngambang perkaranya. Anak kasih gambaran memang penyebutan kila sama kilta itu aslinya adalah kilani sama kiltani Kenapa di buku ataupun di kitab selalu dicontohkan dengan tulisan kila sama kiltah? Kok nggak disebutkan kila nih sama kiltani Karena penggunaan kila sama kilta pasti selalu sebagai mudhof. Artinya setelahnya pasti ada mudhof ilai. Paham? Nah, pasti dia punya mudhof ilai. Dan kalau isi musanna dia bukan isi musanna ya, mulhak bil musanna ya. Karena tidak terpenuhi syarat menjadi isi musanna di sini. Dia dinamakan mulhaq bil musanna, mengambil ikrob ikrob musanna, tetapi tidak terpenuhi syarat menjadi isi musanna. Paham kan? Karena kan kila isi musanna itu salah satu syaratnya apa? Dia harus memiliki lafadz mufrad baru bisa dibuat menjadi musan musanna. Sedangkan kila kila ini tuh mana ada lafadz mufradnya, bukan kulun. Paham? Makanya ini namanya mulhaq bil musanna. Bukan isim musanna. Apa mulhaq bil musanna itu? Adalah isim yang mengambil i'rob musanna. Namun tidak terpenuhi syarat isim musanna. Ingat itu ya. Mulhaq bil musanna. Isim yang mengambil i'rob isim musanna. Namun tidak terpenuhi syarat menjadi isim musanna. Jadi asalnya dia itu adalah kilani dan kiltani. Kalau dalam keadaan rofaq. Ya, kalau dalam keadaan rofa, kalau dalam keadaan nasab atau dalam keadaan majrur, bacanya adalah kilai ini sama kiltaini. ini. Nah, di buku kita itu, ya, di buku kita itu pas yang dicontohkan dalam keadaan rofa, safaroh atau liba dua pelajar itu telah sah. Safar. Kebetulan yang dicontohkan di sini. Dalam posisi rova sebagai fa'il. Jelas. Isi musanna. Kalau dalam keadaan rova sebagai fa'il. Nanti tanda rova-nya itu dengan menggunakan alif. Nah, Sekarang misalkan nanti. Kalau kalian dapat contoh ro'a itu. At-to'libayni. Kalian gak boleh ketauketkan dengan Kila huma, tapi menjadi kilai hima. Ya, kalau tahu kalian buat contoh lagi roa itu atau libata ini atau libataini. Berarti kilai hima. Itu penggunaannya Karena Kila Itu untuk Iqrob marfuknya Kilta juga demikian itu Ya Makanya contoh dalam buku kita ini Didatangkan dengan contoh rofa Makanya dibaca kila Takutnya nanti kalau kalian gak paham Didatangkan dengan contoh Nasob Kalian juga tetap membuatnya kila. Roa itu atau libai ya, kila huma. Itu salah. Harusnya kila hima. Karena atau libai dalam keadaan nasab sebagai mafulun bi. Maka mulhaq bil musanna kalau dalam keadaan nasab juga menggunakan, ya. Kilta juga sama ya. Kilta lil musanna al muannas. Untuk isim musanna tapi jenisnya perempuan. Musanna muannas. Untuk isim yang berbilangan dua. Namun jenisnya itu adalah perempuan. Seperti safarotit tolibatani kilta humah. Dua orang pelajar wanita itu telah safar kilta humah kedua-duanya. Berarti kalau kalian ini dalam keadaan rofa ya sebagai fa'il atau libatani. Kalau dalam keadaan nasab roa itu atau libatani Jangan kilta huma, tapi kilta hima itu penggunaan kilah dan kilta. Di nah, sini ada juga tulisannya. Yajibu ikrabu kila dan kilta. Wajib untuk mengikrab kila dan kilta. Iqrabal musanna. Dengan ikrabnya isim musanna. Fayurfa'ani. Maka keduanya tadi. Yaitu kila dan kilta dirofakkan. Wa'alamaturaf'ihima. Dan tanda rofa' keduanya itu dengan alif. Ya. Wayunsobani. Dan keduanya dinasobkan. Dan tanda nasobnya ya wa dan keduanya dijerkan kan wala matu jarrihima dan tanda jernya juga menggunakan ya Tapi ingat kila dan kilta tidak dinamakan isim musanna Afum dinamakan mulhaq bil musanna Apa mulhaq bil musanna Isim yang mengambil i'rab isim musanna namun tidak terpenuhi syarat menjadi isim musanna. I'rabnya boleh sama tapi syaratnya enggak terpenuhi. Makanya dia dinamakan mulhaq bil musanna. Seperti contoh Safar az-zawjani kilahuma. Ya, kedua pasangan suami istri itu telah safar keduanya. Zurtu az-zawjayni kilaihima az-zawjani dalam keadaan nasab ya sebagai maful bi bacanya kilaihima bukan kilahuma salamtu ala ar-rajulaini kilaihima az-zawjani ya di situ bukan dua suami tapi suami istri itu sebuah istilah kalau suami istri digabungkan dalam bahasanya itu adalah az-zawjan kepadahal aslinya kan kalau laki-laki suami Al zawjun kalau perempuan zaujatun tapi kalau digabungkan untuk menjadi musanna bukan yang enggak bisa ya tetap nanti dilafatkan dengan lafaz zauja. Ini bukan zaujatani. zaujani. Di situ maknanya bukan dua suami, tapi suami dan istri. Sama seperti matahari dan bulan. Ya, kalau digabungkan nanti dibuat musanna disebut dengan lafaz komarani. Ya, dua bulan. Maksudnya adalah matahari dan dan bulan. Sama seperti ayah dan ibu. Itu bahasa nanti dalam dalam lafadz pengucapannya itu abani. ya dua ayah. Tapi maksudnya di situ adalah ayah dan ibu. Bintakulusafarotitolibata ini kiltahuma zurtu atolibata ini kiltaihima salamtuallaatolibata ini kiltaihima. Ini sudah seperti yang anda jelaskan dari awal tadi. Terletak setelah kalam. Ingat. Taukit kila, kilta, dan semuanya tadi ini. Sampai enam yang kita sebutkan ini. Harus didahului kalam. Paham ini? Harus didahului oleh kalam. Paling sedikit sebelum dia dua kata. Kemudian sempurna. Orang yang mendengarkan paham. Jangan kalian buat begini. Al-Quranu kulluhu. Tidak bisa. Antum, eh, Kalian ingin menguatkan. Al-Qur'an, mentaukitkan Al-Qur'an, kalian buatnya gini, Al-Qur'anu kulluhu, itu enggak bisa. Karena Al-Qur'an itu bukan kalam, tapi Al-Kalimat. Ya, karena dia hanya sebuah, sebuah kata. Sedangkan taukit maknawi, kalau mau didatangkan, dia harus terletak setelah kalam. Dan ukuran kalam itu paling sedikit dua kata. Itu pun harus bisa dipahami. Kalau nanti dia dua kata atau lebih, tamun tidak bisa dipahami, itu bukan namanya kalam, tapi namanya kalim. Seperti izah hafizta al Qur'ana, nah ini namanya kalim, bukan namanya kalam. Nanti Anna ya, tambahkan lagi mas ada beberapa poin. Mentaukitkan domir, ya domir rafa mutasyir. Kalau mau kita taukitkan bagaimana menggunakan taukitnya. Izakut dimaat tauhid dual maknawi yu alal muakati, apabila tauhid maknawi didahulukan, ya, atas muakatnya. Padahal kan aslinya muakat dulu baru tauhid, ya kan? Ini tauhid dulu baru muakat. Wahazab naminu adomiro dan kita menghapus dari dia itu domirnya. Jadi tauhid itu harusnya kan bersamaan dengan domir. Kemudian domirnya kita buang. Kemudian tauqidnya kita dahulukan. Mu'akatnya kita akhirkan. Soro mudofan wama ba'dahu mudofun ilaihi. Maka jadilah tauqid tersebut. Soro itu isimnya domir mustatir. Takdirnya huwa kembali ke tauqid. Maka jadilah tauqid maknawi tersebut sebagai mudof. Dan kata yang terletak setelah dia. Itu menjadi mudofun ilaihi. Eropnya sesuai dengan tuntutan amil sebelumnya. Di sini tidak berlaku lagi tuntutan taukid, taawab tidak berlaku. Kita lihat contohnya dulu biar paham. Safaroh kila azaujani, ya dua orang pasangan suami istri itu telah safar. Aslinya kan gini tuh, safaroh azaujani kila huma. Nah, Taukitnya kita dahulukan Kila dulu Asalnya kan az baru Kila Ini Kila dulu baru az -zawjani. Kemudian domir yang ada pada Kila Kita buang Maka kalau begini yang terjadi Kila itu Menjadi mudof Kata setelahnya Menjadi mudof ilai Artinya cara menentukan Iropnya Kila tergantung amilnya Karena safara di situ membutuhkan fa'il, maka kila dalam keadaan rafa' sebagai fa'il. Ya, kila dalam keadaan rafa' sebagai fa'il. Kok bisa seperti itu? Karena safara membutuhkan fa'il dan fa'il itu selalu dalam keadaan rafa'. Jadi di sini tidak berlaku lagi hukum taukid dan muakkad. Jadi kalau kalian irob gini, safara fi'lul madi mabniun 'alal fathi. Kila Ya, ismun marfuun wa'ala alamatu raf'ihi al-alifu niabatan anid ad-dhammati. Ya, li'annahu mulhaq bil-musanna. Faham ini? Enggak kalian katakan taukidun dan sebagainya, enggak lagi. Az-zawju wa huwa mudhaf, az-zawjayni ismun majrurun wa'ala alamatu al-ya'u al niabatan 'anil kasrati wa nunuhi wa dun annat-tanwini mudhafun ilayhi sebagai mudhaf ilayhi Lafadz mu'akad dan tauqid sudah tidak ada lagi. Jadi kila di sini menjadi isim biasa, karena syarat untuk menjadi tauqid tidak terpenuh, tidak terpenuhi. Syarat menjadi tauqid itu harus terletak setelah mu'akad, harus mengandung domir yang kembali kepada mu'akad dan mencocoki jenis dan bilangan mu'akad. Kalau tidak terpenuhi syarat, maka tidak bisa menjadi tauqid. Terus zurtu kilta atau libatain itu bukan kilta ya harusnya kiltai Karena zurtu membutuhkan maful bih ya kilta di situ dianggap sebagai maful bih berarti kiltai at-tholibataini gitu bacanya Kata nafsun dan ainun itu digunakan untuk taukid, untuk mu'akad yang mufrad. Seperti tadi kalau kalian lihat di contoh kitab kalian, ya, salam tuh alar roisi, alar roisi adalah mufrad. Dia mu'akad, namun bilangannya mufrad. Atau nafsun seperti tadi, nahah ash-shabu arroisa, arroisa juga mufrad. Maka memakai nafsun dan ainun. Paham? Namun apabila mu'akatnya nanti musanna atau jama. Mu'akat ya. Ingat ya. Ada taukit. Ada mu'akat. Mu'akat itu kata yang terletak sebelum huruf taukit. Itu mu itu mu'akatnya. Kalau mu'akatnya nanti itu berbentuk musanna atau berbentuk jama. Maka. Nafsun sama ainun diikutkan lafadz af'ulu. Berarti menjadi a'yunu atau anfusu. Paham ini? Diikutkan wazan af'ulu. Berarti menjadi nanti a'yunu sama anfusu. Kalau mu'akatnya itu jama' ataupun musanna. Terus ingat juga ditambahin di situ tulisannya. Nafsun dan Ainun ini adalah lafad tauqid yang bisa digunakan untuk mu'akat mu'zakkar atau mu'akat mu'annas. Nah, Nafsun dan Ainun ini adalah lafad tauqid yang bisa digunakan untuk mu'akat mu'zakkar atau mu'akat mu'annas. Kalau nanti mu'akatnya mu'zakar, Bacanya nafsuhu. Kalau mu'akatnya mu'anas, Bacanya nafsuha. Paham ini? Kalau kila tadi kan khusus untuk mu'zakar. Kalau kilta khusus untuk mu'annas. Ah, sekarang ini nafsun dan ainun. Mau mu'akatnya mu'zakar tetap lafadnya nafsun atau ainun. Mau mu'akatnya mu'annas, lafadnya juga tetap nafsun sama ainun. Yang penting mu'akatnya mufrad. Terserah jenisnya, mau laki-laki, mau perempuan. Yang penting bilangannya mufrad. Sampai sini dipahami kan? Namun kalau nanti mu'akadnya adalah musanna atau jama, mau musanna laki-laki atau mau musanna perempuan, mau jama laki-laki atau mau jama perempuan, baru kata nafsun dan ainun diikutkan wazan af'ulu menjadi anfusu. Contohnya ditulis. Ja'a ar-rojulani anfusuhumah. Ya, jaa'a ar-rajulani anfusuhuma. Ar-rajulani muakkad musanna. Jenisnya muzakkar. Bacanya anfusuhuma. Domir huma termasuk domir yang bisa digunakan untuk muzakkar, bisa digunakan untuk musanna. Untuk atau untuk muzakkar atau muannas? Kemudian contoh yang kedua, jā'ats ya, jā'ats al-mar'atani ayunuhuma, ya, jā'ats al-mar'atani ayunuhuma, al-mar'atani mu'akkad, jenisnya perempuan, bilangannya mu'at musanna dua. Di situ kalian tidak boleh buat Ja'at Al-Mar'atani Aynuhumah. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena Al-Mar'atani di sini adalah musan Musanna. Kecuali kalian buat Ja'at Al-Mar'atu Aynuhah. Itu bisa. Tapi kalau Al-Mar'atani, maka ainun diikutkan wazan Af'ulu menjadi A'yunu. Kemudian, contoh yang berikutnya. Ja'a ar-rijalu a'yunuhum. Ja'a ar-rijalu a'yunuhum. Ar ar-rijalu, jama' muzakkar salim untuk laki-laki. Eh, jama taksir ya untuk laki-laki. A'yunu diikutkan lafadz afulu. ulu. Kenapa? Karena, Karena mu'akatnya ja, jama. Adapun pun domir hum. Domir yang harus kembali dan mencocoki arrijal. Arrijal takdir domirnya adalah hum. Maka di situ domirnya yang kembalinya adalah a'yunu Kemudian, ja'at an-nisa'u an-fusuhunna ja'at an-nisa'u anfusuhunna telah datang para wanita jiwa mereka sendiri yang datang tadi pahmi kalau menggunakan ainun dan nafsun itu untuk muakat yang dia mufrad bilangannya jenisnya terserah ya buktinya tadi arrois itu muzakar pada contoh yang pertama arroisa nafsahu pada contoh yang kedua alarroisi ainih pahami nih mufrad jenisnya sama-sama muzakar tapi boleh ainih boleh Nafsahu Jadi Nafsun dan Ainun ini Tidak mempermasalahkan masalah Jenisnya Yang penting bilangannya Mufrod Kalau Muakatnya nanti Musanna atau Jama Baru diikutkan wazan Af'ulu Nafsun menjadi Anfusu, Ainun menjadi A'yunu Untuk Muakat yang Jama atau Musanna Terserah, jenisnya muzakar atau jenisnya mu'annas, terserah. Yang penting bilangannya musanna atau jama' memakai lafad af -ulu. Jadi kalian tidak boleh buat. Ja'at an nisa'u nafsuhunna. Itu tidak boleh. Paham? Atau ja'a ar-rijalu ainuhum. Itu juga tidak boleh. Karena ar-rijal adalah jama' Maka lafad yang ikut dia adalah lafad af -ulu. Kemudian yang berikutnya Ini anak perbaiki anak koreksi yang tadi yang sudah anak ucapkan tadi masalah kila dan kilta Ditulis kila dan kilta di i'rab dengan menggunakan i'rab musanna Ini ringkasannya ya. Tadi ada salah ut, salah penyampaian tadi. Kila dan kilta itu diikrob dengan irab isim musanna. Berarti nanti dia menjadi mulhak bil musanna ya. Apabila mudof ilihnya berbentuk domir. Ya. Apabila mudof ilihnya berbentuk domir. Paham ini? Berarti kalau dia jadi mu jadi tauqid, mu'akatnya ada, kan sudah jelasnya kila atau kilta, itu hanya bersambung dengan domir kalau dia menjadi tauqid. Paham ini? Maka i'rabnya nanti, i'rab mulhaq bil musanna. Rafa dengan alif, nasab dan jer dengan menggunakan, ya, seperti dalam buku yang tadi sudah kita bacakan. Ya, ro'ai itu, itu safaroh ar-ra'ad-zawjani Zurtu al-Zawjaini kilaihima Salam tu ala rojulaini kilaihima Semuanya mulhak bil musanna Tapi syaratnya tadi Mudof ilihnya itu harus berbentuk Domir Paham ini? Kemudian lanjutannya ditulis Dan diikrob dengan ikrob isim, isim maksur Ya yeah dan di i'rab dengan i'rab isim maksur yaitu dengan harokat muqaddar semua harokatnya ditakdirkan isim kan semuanya ditakdirkan ya rafa dengan dhamma muqaddar nasab dengan fathah muqaddar Jer dengan kasroh muqaddar ya kila dan kilta itu tadi di i'rab dengan menggunakan i'rabnya isim maksur Artinya semua harokatnya mukodar. Kalau mudovilehnya berbentuk isim zohir. Di sini tadi yang salah, nah. Ya, kalau mudovilehnya berbentuk isim zohir. Bukan berbentuk domir ya. Isim zohir seperti dalam kitab kita tadi yang terakhir, sa faro kila azaujai ini di sini cocok sudah contohnya. Cuman dalam keadaan rova saja. Tulis ya. Tulis contohnya dulu nanti baru Anda sebutkan. Contohnya. Ja'a Kila Ar-Rajulaini. Ja'a Kila Ar-Rajulaini. Wakilta Al-Mar'ataini. Ya, jaa'a kila ar ini wa qilta al-mar'ataini. Contoh kedua, wa ra'aitu Contoh kedua ya, ra'aitu saya tulis. Ra'aitu kila ar ini wa qilta al-mar'ataini. Ra'a itu kila ar-rajulaini wa kilta al-mar'ataini. Ini di kitab Jami'ud dulu, ana catatnya nyanya ada di buku ana. Waktu ana catat dari kitab Jami'ud Contoh ketiga Marortu bikila ar-rajulaini Marortu, Bikila, B bi sama kafnya itu bersambung, Bikila Ar-Rajula ini. Wabikilta al ini. Igarudit. Sekarang kita lihat ya. Tadi kan ana katakan. Kila dan kilta. Itu menggunakan ikrob isi musanna. Berarti dia dianggap mulhaq bil musanna. Kalau mudhaf ilihnya berbentuk domir. Ya. Kalau mudhaf ilihnya berbentuk domir. Irobnya mulhaq bil musanna. Rafa dengan alif. Nasob dan jer dengan. Ya kalau mudhaf ilihnya domir. Artinya. Kila dan kilta itu hanya menggunakan mudhaf ilaih domir kalau dia menjadi taukit. Paham ini. Kila dan kilta menggunakan mudhaf ilaih yang berbentuk domir itu hanya satu tempat. Kalau dia menjadi tau taukit. Artinya nanti kalau mudhaf ilaihnya tidak berbentuk domir, berarti kila di situ tidak berbentuk taukit. Tidak menjadi taukit. Sampai sini jelas ya. Kemudian yang kedua, adapun kalau misalkan nanti kila dan kilta, mudof ilihnya itu adalah isim zohir, maka ikrobnya kila dan kilta itu menggunakannya ikrob isim maksur. Ya. Ya, di ikrob menggunakan ikrobnya isim maksur. Paham ini? Dan yang namanya isim maksur untuk semua keadaan itu mukaddar. Rovahnya dengan doma mukaddar. Fathanya dengan fatha mukaddar. Jernya dengan jer mukaddar. Seperti contoh. Ja'a kila ar-rojulayni. Kila di situ sebagai fail. Tapi karena dia dianggap isim maksur. Loh kok bisa seperti itu? Karena mudab ilihnya adalah isim zoh, isim zohir. Maka kalau kila. Ismun marfu'un wa alamatu rof'ihi Ad-dommatu al-muqaddaratu Alal al-alifi -al Mana amin zuhur ya At-ta'adzur Jelas? Cara iropnya seperti itu ya Kita enggak irop pakai isi musanna di sini. Fa'ilun Sebagai fa'il Cuma tanda rofaknya dengan Dommah muqaddar Terus contoh yang kedua Atau kilta al-mar'atana ini sama Contoh yang kedua Ro'ay itu Kila ar-rojulaini. Ya. Ro'a itu. Kila ar-rojulaini. Kila di situ. Harusnya nasab sebagai maful maful bi. Karena ro'a itu adalah fi'il muta'addi. Tapi karena dia dianggap isim maksur. Kok bisa dianggap isim maksur? Karena mudhaf ilihnya isim zahir. Bukan domir. Maka. Kila di situ cara irobnya nanti raaitu fi'lul madi mabniun ala sukunin wa ta'u damiru raf'in muttasilun ala dhommi fi mahali raf'in fa'ilun Jelas Kila ismun mansubun wa alamatun nasbihi al fathatu al muqaddaratu al alifi mana'a min zhuhuriha at ta'azzur li'annahu ismul maqsuri maf'ulun bihi Bukan kila dibacanya ya tapi kila Loh kok enggak berubah Karena dia diirab Irop sebagaimana irabnya isi maksur. Isi maksur dalam keadaan nasab tetap menggunakan fathah mukhtar. Terus sama juga ya marrotu bikila rojulai ini. Ba harfujer. Harusnya kalau kemasukan huruf jer dia kan majrur. Tapi di situ majrurnya dengan kasro Muqaddar. bukan bikilai, tapi bikila Ar ini. Berarti kalau bi kila harfu harful jarin kila ismun majrurun. Wala matu jarrihi alqatratu almuqaddaratu alal alifi mana min zuri ya atazur liannahu ismul makhsuri majrurun. Sampai sini dipahami? Tayib ana tujubkan subhanaka allohumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa wa atubu